Assalamualaikum bareng bersama Pangestu Pemuda Ngeseng Bersatu Fedorogo Sijijiwo Di acara Gebyar Hari Pahlawan Yang digelar di lapangan Dukun Ngeseng Desa Karangrowo Kecamatan Kundangan Kabupaten Kudus Aku ucapkan ribuan terima kasih yang tak teringga kepada teman-teman pemuda, pemudi, Ngeseng yang sudah menggelar acara ini Bareng bersama Pangestu Harapan kami semoga saja dari awal sampai akhir nanti Bisa membuahkan suasana aman, nyaman, tertib dan terkendali Saya mengucapkan ribuan rasa terima kasih kepada donatur dari Korea Yaitu ada Mas Wawan, ada Mas Novan, ada Mas Taufik, ada Mas Koyrul ada Mas Andika, terima kasih. Mas Naen, Mas Ferry, Mas Nor Salim, Mas Muslim, dan Mas Deni ini donatur dari Korea, terima kasih. Dan donatur dari Jerman ada Mas Albian, ada Mas Arif, terima kasih atas donaturnya. Donatur dari Malaysia itu ada Mas Sugi, ada Mas Gus Wadi. Ada Mas Nurhulis, ada Mas Dwi, ada Mas Imin, terima kasih. Ada Mas Bos, ada Mas Yuki, ada Mas Gobur, juga ada Mas Yuli, ada Mas Rianto, juga ada Mas Sapa, ada Bang Ali, ada Bang Bruno, juga Bang Fultekno, Mas Urjubanwo. kota glowa Surabaya apa situ Matur Sembaduyo dan penasar ini di live streaming bersama My Pro Oleh Rizander terima kasih atas kerja samanya. Saudara-saudaraku, langsung saja Di siang yang cukup panas Tapi panas terik sinar matahari Yang sudah membakar bumi Bang ini Tidak ada masalah Karena semangatnya Bang Siang hari ini sangat luar biasa Sebeletan bintang-bintang artis Mau menyatakan Anda Juga bareng bersama musisi-musisi handalnya Jawa Timur Yang tetap dipandangkan oleh salah satu Dengan bergali semakin Tolong mama kau pada ki betul Selamat sayang takkan hilang Selamat itu takkan hilang Selamat datang untuk